Hiskia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya, kepada mereka Dengarlah hai orang-orang Lewi Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus Karena nenek moyang kita telah berubah setia Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. ...sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedasyatan... ...dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang... ...dan anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kita... ...beserta istri-istri kita menjadi tawanan... Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel Supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita Anak-anakku Sekarang janganlah kamu lengah Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya Untuk melayani dia untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya lalu bangunlah orang-orang Lewi itu yakni dari bani Kehat Mahat bin Amasai dan Yoel bin Azaria dari bani Merari Kish bin Abdi dan Azaria bin Yehalele'el... Dari Orang Gerson Yoah bin Zima Dan Eden bin Yoah Dari Bani Elisafan Simri dan Yiel Dari Bani Asaf Zakaria dan Matanya Dari Bani Heman Yehiel dan Simei Dan dari Bani Yedutun Semaya dan Uziah. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah Raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu, Masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan Untuk mentahirkannya Semua yang najis Yang didapati mereka di dalam baik Tuhan Dibawa ke pelataran rumah Tuhan Orang-orang lewi menerimanya Untuk diangkut keluar Ke lembah Kidron Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal satu bulan yang pertama. Pada hari kedelapan bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam delapan hari. Mereka selesai pada hari keenam belas bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkiah dan berkata, Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan. Juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya. Dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahas ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan. Maka pagi-pagi, Raja Yuskiah mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa tujuh ekor lembu jantan, tujuh ekor domba jantan, Tujuh ekor domba muda dan tujuh ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu, mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa. ...untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab Raja telah memerintahkan... ...untuk mempersembahkan korban bakaran... ...dan korban penghapus dosa itu... ...bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan... ...dengan ceracap, gambus, dan kecapi... Sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat Raja, dan Nabi Natan. Karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan Nabi-Nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan Nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dipunyikan, Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, Raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja hisgia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji untuktuhan. untuk Tuhan dengan kata-kata dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan Sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian, Berbicaralah Hizkia. Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah Lembu tujuh puluh ekor Domba jantan seratus ekor Dan domba muda dua ratus ekor Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan Persembahan-persembahan kudus terdiri dari Lembu sapi enam ratus ekor dan kambing domba, tiga ribu ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka.